artis muda bertalenta artis muda banyak sekali pegemarnya Ratu Manise Indonesia mana jilo cilonya Indonesia sudah siap digoyang, sudah siap dijoket bareng bersama Robert Man terimalah kehadiran Jihan Audi New Para lá! se